Mitra bisnis dalam perbincangan sepuluh ini, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah mengulas beberapa faktor dari sisi politik dan budaya Malaysia yang sebenarnya sangat potensial untuk menjadi faktor pemicu perselisihan serta ketegangan politik antara bangsa Indonesia dengan Malaysia. Nah, untuk melanjutkan bahasan ini segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, bisa Bapak ulas, Pak, apa dampak dari banyaknya tenaga kerja Indonesia yang masuk Malaysia terkait dengan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia, Pak? Sekarang ini eh, diperkirakan satu, setengah sampai 1,8 juta eh, pendatang haram yang di sana itu. Dan pendatang sah, yang legal maupun yang ilegal. Nah, kondisi kebatinan seperti ini yang harus dipahami. gitu. Dan mereka dari... Mengagungkan Indonesia, kemudian menjadikan Indonesia itu musuh bersama secara kebatinan supaya nasionalismenya itu naik gitu. Karena mereka nggak mungkin melawan Singapura. Singapura itu adalah negara yang lepas dari Malaysia karena konfederasi Malaysia dulu termasuk Singapura, kemudian karena politik perkauman itu Singapura memisahkan diri dari Malaysia. Kalau ikut-ikut Malaysia terus eh, secara politik mereka nggak akan pernah menang gitu. Hmm, jadi ada, eh, dengan posisi internasional Singapura dan kekuatan ekonominya Tidak mungkin mereka menjadikan musuh eh, bersama gitu Jadi pemerintah Malaysia memang sengaja menjadikan bangsa Indonesia Sebagai musuh bersama rakyat Malaysia ya Pak Hermawan? Memang iya, karena apa? Mereka membutuhkan apa yang disebut common denominator ya. Common denominator itu adalah ikatan atau buhul E, bersama yang bisa Misalnya kayak musuh bersama itu kan akan memperkuat e, Rasa nasionalisme Jadi semacam itu gitu. Indonesia dijadikan common denominator Karena mereka tahu persis e, Ada beberapa faktor yang membuat Indonesia Nggak mungkin nyerbu Malaysia atau ngajak perang gitu. Pertama TKI-nya terlalu banyak Di sana gitu e, Jadi ada ketergantungan ekonomi Di level yang paling bawah gitu Yang kedua mereka tahu Indonesia lemah e, Tentaranya jadi diganggu terus kan gitu Yang ketiga eh, Sistem politik dan ketahanan nasional kita Di dalam negeri sendiri itu rapuh Jadi eh, orang akan saling berantem sendiri di Indonesia gitu hmm, Gak akan ada kesepakatan untuk eh, me, Gak usah perang lah Men, Memutuskan hubungan diplomatik aja gak berani Indonesia pasti gitu Dan banyak juga faktor pada level pribadi misalnya TKI-TKI itu ada eh, perusahaan asuransi, ada pejabat-pejabat atau pengambil keputusan penting di Republik ini yang punya saham yang megang eh, pungutan-pungutan asuransi itu, gitu. Dan itu kan miliaran gitu. Siapa yang mau kehilangan rezeki kan nggak mau. Jadi hubungan harus baik terus, gitu. Nah itu yang dimanfaatkan untuk membangun nasionalisme Malaysia, gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Dinda Natasha.